Kemudian kadang dirinci tauhid itu menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Pembagian tauhid seperti ini ini bukan pembagian yang bid'ah. Jadi keliru, salah kalau kemudian seseorang menganggap pembagian tauhid menjadi tiga ata tauhid menjadi dua karena tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat terkadang dinamakan dengan satu macam tauhid yaitu tauhid fil ma'rifah wal isbat seperti yang dikatakan oleh Syeikh ulul Islam kedua Imam Qayyim rahmullah tentang tauhid dalam madhajju salikin Jadi tauhid dibagi 2 atau dibagi 3 yang hakikatnya sama itu bukan suatu yang bidah. Seperti tatkala ahli nahwu itu membagi bahwasanya kalimat itu terdiri dari apa? Isim, fiil dan huruf. Seperti itu. Tentunya pembagian itu kan baru ada setelah apa? Setelah orang itu butuh belajar nahwu. Tatkala orang itu belum butuh belajar apa? Belajar nahwu itu sudah ada. Fiil, isim, huruf itu sudah sudah ada dalam bahasa Arab. Sudah terbagi seperti itu. Demikian juga tauhid. Tauhid itu sudah terbagi menjadi 3 atau 2 itu. Sejak asal mulanya hanya kemudian tatkala masyarakat itu tidak mengenal kecuali harus kemudian dipahamkan, diberikan taksim sesuai dengan zamannya masing-masing kemudian dijelaskan dalam Al-Qur'an itu tauhid itu ada 3. Dan demikian. Jadi salah fatal kalau kemudian seorang menyatakan mana dalilnya tauhid itu menjadi 3 dia mempertanyakan itu karena dianggap bid'ah. Maka dalilnya istiqra' wat tatabbu. Dalilnya itu berdasarkan penelitian kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Al Disimpulkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3